Wa استقام ishtikum abhati nohu على wadohi ruhu ala iti godil haki wal amal Anna min Ahamil Muhamad ala kulimu meen muroka batu kulbihi wajari masa khitullah wa, makarih, wa makarihi wal isti'amaliha bima billah wa muraw wa maradhi ta'ala ta inna sama'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula Dimulakan majlis ini dengan Bismillahirrahmanirrahim Serta salawat dan salam Atas junjungan kita, cintaan kita Sayyidil wujud Afdulikul mawujud Sahih beliwa ilma'agud Walhawdil mawurud Sayyidina Muhammad Ya Rasulullah Assalamun alaikum Ya Rufi'ah Syah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkakan kaki kita melaksanakan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan oleh nabi kita yang mulia nabi Muhammad SAW alaihi wasallam untuk menghadiri atau untuk menuntut ilmu dan menghadiri majelis ilmu kalau menghadiri majelis ilmu Menurut Nabi kita lebih utama daripada sholat seribu rakaat, mengantar orang menjenguk seribu orang sakit dan mengantar seribu jenazah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bisa mencerahkan hati dan pikiran kita, kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kemudian ilmu tersebut kita sampaikan pada orang-orang terdekat kita, pada istri kita, pada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Semoga mereka semua senantiasa berjalan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, jalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi larangannya, dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidupnya dari dunia sampai akhirat. Amin ya robbal alamin. Hadirin, barang kesempatan pagi hari ini kita sudah beralih ke pembahasan yang berikutnya. Sebelumnya kita uh, Sama-sama pada minggu yang lalu Membahas hal Yang Membahayakan atau kehancuran Bab kehancuran Segala yang artinya bisa Membahayakan hidup kita Dari dunia apalagi dari akhirat Sudah kita bahas Di beberapa kesempatan yang lalu Sampai beberapa minggu Mungkin berbulan-bulan kita membahas Mabahatul muhlikat ini Yang terakhir Sebagai penutup daripada Penjelasan mengenai Pasal atau bab Yang mencelakakan ini Adalah pengharaman minuman keras Allah subhanahu wa ta'ala Melaknat orang yang Meminum minuman keras Karena sudah diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lana <tuh> allahu al-humra wa syaribaha Wa sagiyaha Wa mubta'aha wal baiaha wa wa mu'tasirahaha wa hamilaha wal mahmulata ilaih jadi Allah Subhanahu wa taala laknat kepada homer kemudian kepada peminumnya wasyaribaha dan yang menghidangkannya yang membelinya yang menjualnya yang memerasnya yang diperas untuknya dan yang membawanya dan yang dibawa kepadanya itu semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. mudahan kita dan keluarga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiat yang besar ini yang termasuk daripada 10 apa eh, termasuk daripada eh, kabair Dunu termasuk daripada dosa yang besar dan tidak akan masuk ke dalam sorga sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Homer itu adalah sumber daripada sumber dosa. Al-khamru jimaul Jadi uh, semuanya itu bisa ditimbulkan dari minum-minuman keras karena bisa menghilangkan akal, menghilangkan kesadaran. Nah, dan Alhamdulillah sudah jelas bagi kita Penjelasan daripada guru-guru Tambahan yang disampaikan oleh guru-guru kita Semoga kita pegang teguh Kita amalkan dalam kehidupan kita Jadi jangan ada Di antara kita atau keluarga kita Yang melakukan maksiat tersebut Kita jaga keluarga kita Ku amfusakum wa ahlikum naro mudah-mudahan semua yang disampaikan Bermanfaat bagi kita Pada hari ini kita membahas mengenai murokabatul kalbi waljawari jadi pembahasan tentang e, pendekatan hati dan e, anggota tubuh, jadi hati dan anggota tubuh ini apa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sini dijelaskan alawi alhadad bahwa wa'lamu wa masyarul wa tahwilah saudara-saudaraku semoga Allah menjadikan kami dan kamu sekalian termasuk orang yang baik sari wa ala niatuhu. yang baik niat e, maupun e, apa yang ter apa yang terlihat dan yang tidak terlihat semuanya baik dan istiqomah di dalam maupun di luar jadi di luar badan kita dan di dalam yaitu di hati kita kita istiqomah kepada Allah subhanahu wa taala dalam yang hak dan mengamalkannya dalam keyakinan yang benar keyakinan yang sempurna kepada Allah subhanahu wa taala dan Anna min ahamil muhmad ala kulli mu'min Muraqabatul muraqabatukul wa wajawarihi mu mura'atihba Bahwa yang paling penting di antara Yang penting, yang paling penting di setiap mu'min itu Adalah menjaga hatinya Penjagaan hati dan anggota tubuh Dan merawat keduanya itu Dan juga pemberian yang sungguh-sungguh dalam menjaganya fi hifzihiha wa anil masakhitillah dan menjaga hati itu jadi menjaga hati dan anggota tubuh kita itu dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala wasti'amaliha bimahabillah wa marodi jadi juga kita pakai Jadi yani kita memakai bismillah billah dengan atau agar uh, kita memperoleh kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan keridaannya. Dan Allah sungguh-sungguh telah berfirman, "Inna sam'a wal basara wal fuada kana an mas'ula." Sungguhnya pendengaran kita dan penglihatan kita dan hati kita semua itu akan dimintakan pertanggung jawab, jawabannya jadi ma'asyiral hadirin wal hadirat jadi hati itu adalah merupakan pangkal atau merupakan eh, raja dalam sebuah jasad Jadi pangkal yang baik atau buruknya dari diri seseorang itu adalah dilihat dari hati. Dalam hati itu dalam diri itu ada segumpal darah. Apabila baik ada uh, maka seluruh badan kita itu baik. Apabila itu buruk maka uh, seluruh badan kita pun itu juga ikut buruk. Kecuali Allah uh, apakah itu Allah inna fil'a Bahwa sungguhnya itu ala la wahyal qalub Itu adalah hati Jadi Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Juga Tidak melihat Luarnya kita Hanya luarnya kita Tapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat hati-hati kita Dalam sebuah hadis Jelaskan Inna allaha ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin nanduru ila gulubikum wa ashara bi'asabihi ila sodri. wahwa allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat uh, apa uh, yang ada di badan kamu fi ajsamikum wala suwatob bentuk luar kamu walakin nanduru ila gulubikum tapi allah melihat hati-hati kamu dan kemudian Nabi mengisyaratkan ke arah dada beliau, jadi yaitu hati-hati kita adalah yang menjadi pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi <coughs> semua kenikmatan itu semua datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa mabiku menikmatin fa min Allah, nikmat pandangan mata yang begitu besar. Kemudian nikmat yang lain. Panca Indra kita juga begitu besar Harus kita syukuri Dan jadilah kita orang-orang yang pandai Bersyukur atas nikmat Allah SWT Karena Allah SWT janjikan Berang siapa yang pandai bersyukur Allah akan tambahkan kenikmatan baginya Dan bagi yang tidak pandai bersyukur Maka ketahuilah Bahwa azab Allah amatlah pedih Dan kita diminta Untuk istiqamah Istiqamah batinah wa zahirah ja, jadi, <coughs> tidaklah seseorang dasarkan hadis Nabi Muhammad saw dari Anas bin Malik, la yastakimu imanu abidin hata yastakima kolbuhu. Jadi tidak akan istiqomah keimanan seorang hamba itu sampai hatinya itu istiqomah. Jadi hati itu mudah untuk berubah-ubah. Kalau kita mau pergi ke satu tempat, kalau hati kita kuat atau niat kita kuat, pasti kita akan sampai. Insyaallah walaupun sakit. Ya, tapi hati kita kuat, maka kita sampai ke tempat tujuan kita. Tapi kalau hati kita tidak ingin badan sehat, tidak ada kendala apa kesempatan ada, tapi hati kita tidak mendorong untuk hadir ke tempat itu, maka kita tidak datang walaupun datang juga terpaksa dan lebih nikmat apabila memang mengikuti kemauan hati jadi itulah kekuatan hati yang menjadi artinya pangkal menjadi raja dari badan kita, hati adalah raja dan badan adalah prajuritnya badan tinggal mengikuti Apa yang dikatakan oleh hati Kemudian Nabi menjelaskan bahwa Hati daripada ibnu Adam itu Masyadu Inqilaban Minal gadari Iza jistama'ati qaliyah Iza jistama'ati qaliyah Jadi Hati daripada Anak Adam itu Adalah lebih Kuat untuk bergolak atau berbolak-balik daripada bejana yang penuh apabila telah mendidih jadi hati itu lebih lebih keras bergolaknya dibandingkan dengan air yang mendidih jadi itu adalah mengenai hati kita jadi yang perlu kita jaga karena pemandangan Allah Subhanahu Wa Taala itu di hati kita, bukan yang tohir dan yang luarnya saja, tetapi hati dan niat kita itu selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. yang turu ilagulubikum wa amalikum. tapi Allah Subhanahu Wa Taala lihat kepada hati kita dan amal-amal kita. Kemudian sini ditambahkan lagi. والقلب والجوارح من أعظم نعم الله على عباده فمن استعملها بطاعته وزينها بمحابه ووافقا منها فيما خلق له فقد شكر نعمه وحفظ حرمه وأحسن خدمه وله إن الله جزاء الشاكرين وثواب المحسنين Yudhi'u ajura min ahsani, amal, min ahsani amalan Jadi Bahwa menjaga Menjaga daripada hati dan jawari ini adalah termasuk nikmat Karunia Allah subhanahu wa ta'ala Taufik yang besar dari Allah subhanahu ta'ala Kepada kita <coughs> Karena memang uh, Semuanya itu Menjaga daripada nikmat tersebut Nikmat dari mata kita pandangan kita sungguh sangat menakjubkan ya. E, dan nikmat-nikmat anggota badan yang lainnya dan apabila kita jaga itu adalah adalah e, e, wal gul bil jawari jadi hati dan itu adalah dan anggota badan adalah nikmat terbesar dari Allah ta'ala kepada kita Berang siapa memakainya untuk ketaatan maka dia termasuk orang yang syukur nikmat dia termasuk orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala namun apabila sebaliknya ayo wa ahsanal khidmah dan sebaik-baiknya ketaatan atau pelayanan wallahu innallahi dan diam akan mendapatkan pahala yang besar saudan pahala orang-orang yang berbuat kebajikan Thawabul mohsinin dan sungguhnya Allah tidak akan melupakan daripada uh, amalan daripada orang uh, daripada orang-orang yang beramal kepadanya jadi menjaga nikmat Allah ta'ala itu penting sekali supaya artinya eh kita matahwi bahwa semua nikmat itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan <tuh Makeh> nikmat daripada hati dan anggota badan itu adalah sebagaimana dijelaskan tadi aldzomun ni'amillah <makeh> yang ternikmat ter yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala ala, ala ibadah kepada hambanya Jadi, kita harus jaga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hati adalah ciptaan Allah Subhanahu yang luar biasa dan dalam hati itu tersimpan jutaan rahasia, memori yang tidak mungkin diketahui manusia. Jadi, kadang dari Kita, kita lupa apa yang ada di uh, Fikiran kita Di benak kita Atau di hati kita Tapi begitu terlihat Satu hal Kita akan teringat Memori kita akan bangkit Dan itu adalah ilmu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Kita harus merenungi Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ada di sekitar kita bahkan tanda kebesaran Allah itu ada juga pada diri kita nyata pada diri kita wa fil ardi ayatun lil muminin lil muqhinin wa fi anfusikum avala tub sirun apakah kamu tidak melihat tanda-tanda uh, di dunia ini di bumi ini ada tanda-tanda Kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala Bagi orang yang yakin Dan juga pada diri kamu Apakah kamu tidak perhatikan Jadi ini adalah salah satu Daripada hati eh, Yang merupakan nikmat Yang besar dari Allah Terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan anggota-anggota tubuh kita Adalah Merupakan nikmat Yang terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk itu kita perlu jaga kenikmatan tersebut. Kalau untuk menjaga hati, kita jaga hati kita dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ketaatan kepada Allah dan juga dengan mengingat Allah setiap waktu, setiap kesempatan kita mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan cara berzikir bahwa <tuh> zikir itu akan apa namanya akan e, melembutkan hati kita. Akan menjadikan hati kita tenang. Ala bizikrillah tatmainul bahwa dengan berzikir itu maka hati menjadi tenang. Dan zikir e, yang kita lakukan itu bisa artinya Uh, membuat hati kita Membuat hati kita Semakin tunduk Akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi itu adalah Salah satu kiat untuk Apa namanya Mendapatkan hati Yang terjaga Dan di disini lagi ditambahkan Bahwa Bahwa <tuh> hati itu adalah tempat bersemayamnya iman dan lain-lain. Jadi iman kita itu adanya di hati kita. keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, keinginan untuk melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi hati dan anggota badan kita itu adalah nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita jaga dan setiap anggota badan kita itu akan ditanya apa yang telah diperbuat. Dan kita jaga hati kita di antaranya dengan berzikir dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa masih panjang yang berkenaan dengan penjagaan hati ini. Mudah-mudahan uh, yang sedikit sedikit yang disampaikan ini ada manfaatnya. Nanti kita dengarkan Nasihat, dan keterangan tambahan Yang disampaikan oleh guru-guru kita Yang telah hadir Pada Sempatan pagi hari ini mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya Al-Hadziniah, wakul Waila hadratin Nabi Muhammadin Sallallahu alihi wasallam al